Asli dari Kota Pesisir Solo, panggil sama-sama. Sumber wulu bergoyang, sumber wulu bergetar. S E R A, sera. Via. Bersama Panji dengan sebuahnya Extreme Production Tepuk tangannya dulu gak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh